Terima kasih tembak kedua barang lantera tentunya Yang tolong ini boleh ikut nyanyi bareng Spesial juga buat saya Dan Fale sinistra. De dua kaliku sudah dihadirkan barang lentera Om Sariyo Oke okay, terima kasih